Pak Gilbert selamat siang. Ya, selamat siang. Mbak. Silahkan, Mbak. Kalau dari orang luar, ya, itu alangkah baiknya ya. Tapi saya rasa saya tidak, tidak boleh ya. Karena in, ini kan institusi, institusi kepolisian harus dari polisi juga. Tapi saya rasa yang paling ideal yang pensiunan juga boleh itu. Pensiunan Polri itu.、Hmm. Karena saya rasa ini di masyarakat sudah tidak ada kepercayaan lagi ya. Sama sekali ya, sejak ada apa namanya, rekening gemuk. Dan terakhir adalah dua perwira yang dibebaskan itu, yang terlibat、uh, masalah pajak gayus itu. Jadi saya rasa sih memang yang pensiunnya yang mempunyai、uh, track record yang baik ya.、Gitu. Karena semuanya itu sudah jelek, karena ini kan demi kecintaan kita kepada、uh, instansi kepolisian Republik Indonesia gitu. Terima kasih. Ya selamat sore Pak Yudi. Selamat sore, Mbak. Silahkan, Mbak. Ya, menurut saya itu kalau di luar Polri, ya. u n t u kepala、ah, k kepolisian itu kurang cocok, ya. m a s a l n y a nanti nggak tahu apa yang di tangan, i karena kan memang bukan t a n g n y a Apalagi dari kalangan profesional, ya. Saya rasa kurang cocok. Kalau dari kalangan pensiunan, saya rasa boleh-boleh aja lah, ya. Yang penting dia punya kredibilitasnya sama sepak terdeng yang terdahulu, kita sudah tahu. Soalnya di k e p o l i s i a n n y kita tahu lah. Ini kan daerah basah sekali nih Selain kepolisian kan di Beacuka juga itu sama aja itu Perpajakan segala m a c a m itu daerah basah sekali itu Itu kalau bukan orang-orang yang memang dia punya mentalnya bagus disitu Ya ini menjadi ladang, istilahnya ladang emas ini Jadi dari atas ke bawah semuanya nanti dikasih tutup semua Seperti yang sekarang ini, mana ada yang beres itu Apalagi kalau di kepolisian ada di Masalah di、right、restriennya ada di divisi-divisi ekonomi, itu kita udah tahu semua lah itu. Jadi ya saya rasa perlu dicermatin lagi ya kalau untuk ini ya. Nah, kita coba k a a u Oke, terima kasih Pak Denny. s、so, i l a k a n Pak Denny.、Uh, menurut saya gini, Bu, namanya juga Kak Polri ya. Jelas pasti d i k i m p i n oleh Polri. Mungkin dari yang lain. Kalau misalnya dari pensiun, namanya bukan Kak Polri, atau namanya. Jadi kepala pensiun, jadinya. i t u maksud saya Kalau memang dari a a n ya gak mungkin cocok lah Namanya pasti bukan Kapoli maksud saya Ya kalau misalnya dari masyarakat Jadi kepala RPA tuh Ya、hmm. maksud saya sih gitu Gak Kapoli ya harus Gak k p o l i gitu、okay. Terima kasih Pak Jimmy selamat sore s i l a k a n Pak Jimmy Ya menurut saya ya, Seperti yang barusan bicara Yang namanya kepala polisi ya Harus polisi dengan bintang empat ya Karena, karena kalau tidak anak buaya nanti siapa yang mau nurut kalau dipimpin sama orang sipil Lalu kalau soal pensiunan balik lagi ya lucu Nanti kasus-kasus yang lama dilanjutin lagi Yang t e m a n t e m a n n y a jaringan network korup-korupnya muncul lagi Jadi kayak cuman gantian muter aja Carilah orang yang bersih Misalnya Pak Susno itu kan dia vokal dan ngomong Kasih kesempatan sama dia untuk membuktikan, membersihkan semua s i t u Oke,、okay, terima kasih Pak Budi Pak Budi Halo Silahkan Pak Budi Iya Ini Pak TFM n a n kali untuk UTD GP ajak pelet Pelet j a Ini UTD orang yang Gak beres, tapi gak Ini k a r e n a kalau ke parpol r i b u k a n k o l i s i dia kasih Untuk memecahkan suatu masalah, gimana kasih instruksinya d i s e k a n k a n dia gak ngerti Untuk misalnya teroris segala macem Itu gimana dikasih perintah kebawahannya Dan kalau o a n g udah pensiun ya udahlah Masa mau dimana memang generasi muda n gak ada yang Cukup bagus atau buat pengganti Itu、oh, kan banyak itu calon-calonnya itu m a s i h Pak Hadi selamat sore、ah, Selamat sore Ya s i l a k a n Pak Hadi、ah, Kalau saya m a memberi opsi ini ya、ah, Itu tetap Kapolri i t a d i s a jalan dia k、ah, e Polisian Cuma yang 私はそれを教えてください。私はそれを教えてください。私はそ a を教えてください。私はそれを教えてください。 Selamat sore Pak Tony Selamat sore Bagaimana komentar Anda? Ya saya kira kalau dari luar tuh gimana yang bawa monur u tuh t itu agak sulit Terus kalau yang udah pensiun diangkat lagi ntar itu juga bikin kacau Jadi saya kira pilih aja yang bener-bener mumpuni -bener ya Itu bener-bener dipiksa e r dan masyarakat dikasih kebebasan gitu loh Kalau bisa dari bulan September udah diumumin siapa calon-calonnya Bikin aja tiap hari di kompas siapa yang mau buka kartunya segala macam itu buka Itu juga belum pasti, karena seperti kita ketahui dari jam dahulu kala sampai sekarang Yang namanya video porno, apa itu tetap beredar、hmm -hmm. Kapornya l siap a pun tetap ada gitu loh j u d i juga, walaupun agak hebat pas pa, kemarin itu, tapi tetap aja masih ada Jadi percuma lah, yang penting pilih orang yang masih lebih baik daripada yang paling jelek lah Terima kasih n a Oke, terima kasih Pak Pani komentarnya Bapak Hakim, selamat sore s o r e s i l a k a n Bapak、ya. どうしたらいいの Selamat sore, Mbak. Baik, Bapak silakan komentarnya. Ya, terima kasih. Sebaiknya memang, kalau yang calon atau Kapolri nanti itu memang orang dari dalam karena memang dia lebih tahu、uh, isi perutnya Polri. Cuma masalahnya, siapa kira-kira yang calon yang terbaik di antara yang terjelek tadi? Gitu, itu yang agak susah nih kita、hmm. ini. Sebaiknya memang ada ini、uh, masukan dari masyarakat. Supaya ditampung gitu setiap calonnya gitu Terima kasih itu aja Baik Pak Renaldi, terima kasih banyak Pak Usman, selamat sore、Sorry. Baik, s i l a k a n Pak Usman Ya, menurut saya itu memang jabatan teknis ya n g g a k bisa orang dari luar yang mengetahui s e l u k b e l u k kepolisian Terus kejabat, bukan jabatan politis Kemudian ini memang keadaan dalam dilema ya Kita n g e l i h a t dalam jajaran Polri ini Ternyata banyak masalah ya termasuk rekening-rekening gendut ya c u l o nah itu gimana penjelasannya kayaknya nggak ada cara penyelesaian yang apa penjelasan yang bisa memuaskan hati masyarakat g itu loh、ya. kok bisa sampai sebegitunya dari mana lah itu kan bingung、uh -huh. jadi kalau kalau nggak jelas ya gimana jadi、e, secara politis juga bingung ya jadi <laughs> apa legitimasi-nya jadi berkurang. Baik. Nah, ini memang kembali lagi menjadi PR-nya bapak presiden kita.、Okay. Mudah-mudahan bisa ada penyelesaian yang memuaskan. Baik, Terima kasih.、Osman. Terima kasih kembali dan demikianlah b u s i n e s m a n o p i ini sore hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasi anda. Saya Kiki Wijaya.